Kalian semua Yang bingung mau, mau naruh mantan gimana ya Mantan sekarang udah ada kuburannya <laughs> Let's yeah. go. Yeah. Yeah. Cura are ca